Tapi ada yang menyebut tunggakan pajak berbeda dengan penggelapan pajak yang tuntutan pidananya memang harus dituntaskan. Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua DPP Perbarindo, Sawaludin. Pak Sawal, bagaimana komentar Anda? Ya sebenarnya kalau bicara pajak itu kan kewajiban ya. Kalau memang dia tertunggak terus dia bayar tunggakannya kemudian termasuk denda-dendanya ya harusnya selesai dong. Kan? Kecuali kalau memang ada upaya penggelapan. Kalau memang ini masalahnya dia tertunda pembayaran makanya kan harus dilihat dulu dari sisi mana kan. Apakah ini ada, ada indikasi penggelapan pajak atau hanya dia misalnya menunda pembayaran karena... Hal-hal yang barangkali masalah cerita a t u apa gitu kan itu kan harus dilihat ke sana. Kalau akhirnya toh dia bayar semua kewajibannya harusnya selesai dong kan.、Gitu. Jadi masuknya ke perdata ya pak? Iya harusnya lebih ke p e r d a t a sih kalau, kalau dia tidak ada unsur penggelapan ya. Tapi kalau ada penggelapan misalnya、uh, merekayasa pembukuan dan sebagainya itu baru masuk ke pidana. Tapi kalau udah jelas misalnya kewajibannya sekian terus dia nggak、uh, membayar itu karena ada, ada alasan yang mungkin bisa diterima gitu kan. Itu saya pikir wajar-wajar saja tapi dia harus bayar kan gitu. Bisa merepotkan wajib pajak ya Pak? Itu kan bisa dilihat ininya, apa, apa harusnya orang pajaknya bisa jeli kan, unsurnya disini ada unsur kesengaja kan, n g g a k gitu kan. Tapi kalau sengaja menunda itu kan ada, ada unsur p i d a n a n y a disana. Tapi kalau misalnya dia memang pada saat itu memang dia tidak punya kemampuan gitu, terus dia udah minta keringanan itu kan boleh-boleh saja kan, namanya orang usaha gitu kan. Cuma n tinggal masalah keputusannya saja, apakah memang itu benar atau tidak, yang, yang lebih tahu kan mungkin yang berwenang lah di, di pajaknya gitu kan. p a s t i kita repot juga kan sebagai wajib pajak. Iya kan, kalau, kalau semuanya dianggap jadi pidana itu wajib pajaknya yang jadi, bisa jadi korban gitu kan. Bisa jadi mungkin kesalahan perhitungan atau apa gitu kan, bisa jadi seperti itu. Demikian s a w a l u d i n dan saya Rizal Andika.